Yang telah Membacakan Makna Dari surat An-Nur 26 Ayат Yang senantiasa Menjadi motivasi Bagi mereka Yang belum menikah Ayat 26, An-Nur 26 Ini Allah bersirman yang artinya Wanita-wanita keji Untuk laki-laki yang keji Laki-laki yang keji Untuk wanita yang keji Wanita yang baik-baik Untuk laki-laki yang baik-baik Dan laki-laki yang baik-baik Untuk wanita yang baik-baik Ayat yang sangat memotivasi Untuk mereka yang masih bujang Yang masih lajang Wanita untuk kalau ingin mendapatkan yang baik ngaca dulu dirinya pun harus baik dulu mau mendapatkan wanita salihah ngaca dulu pantas enggak mendapatkan wanita yang salihah dirimu pun harus salih terlebih dahulu begitu pula sebaliknya kalau dirimu keji berkubang dalam maksiat senang melakukan hal-hal yang tak berguna kau akan mendapatkan perempuan laki-laki yang sama juga seperti dengan sifat muslimah ini ayat ini memotivasi kita semua mudah-mudahan ini membuat kita bersemangat untuk memperbaiki diri membahas mengенай жодох Banyak orang-orang yang ketika belum menikah, soalnya saya pernah mengalami hal itu. Saya yakin Ustaz begitu karena Ustaz pernah juga nikahnya. Pasti ada perasaan cemas ya kan eh, Ustaz? Oke, okay. jangan <laughs> gitu. Jadi ingat lagi. Benar kan? Waktu itu dia cemas banget katanya. Iya, perasaan deg-de juga. Alhamdulillah ya. karena kan laki-laki harus Betul. bertanggung jawab. Ya. Karena ketika itu saya harus juga bertanggung jawab kepada ibu saya dan saudara-saudara mm -hmm. saya. Tapi ada perasaan cemas sedikit kan Ustaz kok jodohnya ini uh, ada kan sekarang? Eh, seperti itu juga sebenarnya. <laughs> Dulu pas ketemu kamu umur berapa? umur 34 34 masih muda coba tanya Bayu sekarang umur berapa Ya, ada. Nah. <laughs> nah, itu yang sering dialami oleh mereka-mereka yang kata menurut masyarakat telat menikah. Ada perasaan-perasaan kok setiap minggu yang aku datangi adalah orang nikahan. Terus kapan ya aku nikahnya? Teman-temanku sudah menikah, sudah punya anak-anak. Kapan ya giliran saya? Maka ada orang-orang yang merasa cemas, kemudian merasa bahwa senantiasa berdoa, "Ya Allah, percepat jodohku, percepat jodohku." Maka itu akan kita bahas. Boleh enggak sih kita berdoa kepada Allah Untuk mempercepat jodoh kita Bukankah Allah senantiasa sudah mempersiapkan jodoh kita Di umur 4 bulan di kehamilan seorang ibu Allah sudah menetapkan jodoh kita siapa Masalahnya yang pertama Tidak ada satu dalil pun yang mengkhususkan Ya Allah, ada doa-doa tertentu untuk mempercepat jodoh Di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasul Ataupun doa-doa pemikat wanita atau pemikat laki-laki Sebenarnya tidak ada Tapi ada doa-doa umum yang bisa kita aplikasikan Ingat doa adalah senjata dari seorang ibu orang mukmin bagi mereka-mereka yang pada akhirnya merasa karena kata-kata masyarakat laut menikah bisa mengatakan doa yang diajarkan oleh Al-Qur'an kalau cepat-cepat menikah tapi ternyata ketika menikah ada masalah yang sangat banyak untuk apa bukankah kita ingin menikah dengan pasangan yang sesuai tujuan pernikahan di surat Ar-Rum 21 litas kunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddah wa ja rahma kita pengen ketika membuat keluarga adalah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, terang rasa cinta dan penuh dengan rasa kasih sayang. Maka kita bisa mendoakan robbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mau ketika kita menikah, pernikahan kita penuh dunia dan Makanya kalau Allah, dan untuk dunia maka ia dunia dan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu selanjutnya ada di surah Al-Furqan 74. Apa doanya, Bu? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna ja lilmuttaqina imama. Anugerahi aku ya Allah, pasangan-pasangan yang menyejukkan hatiku ya Allah. Untuk apa cepat-cepat nikah tapi salah pilih? Untuk apa cepat-cepat nikah Tapi sepanjang pernikahan berantem melulu Gara-gara apa Gara-gara dengerin kata orang cepat nikah Tapi akhirnya salah milih Orangnya ternyata tidak membawa kebaikan Untuk dunia dan akhirat kita Makanya doa ini penting Menjadi pasangan untuk penyejuk hatiku Anak-anak untuk penyejuk hatiku Dan jadikan aku imam bagi orang-orang yang bertakwa Yang kedua yang harus kita pahami Bahwa tidak ada seorang pun yang pengen Lama sekali menikahnya Apalagi sudah ditanya-tanya sama orang-orang tuanya sama orang-orang sekitar kapan nikah kapan nikah pasti bosan. Benar kan Mbak Ayum kan pasti bosan. Kemarin lebaran tadi sih enggak pulang kamu gara-gara itu. Nah, itu bukan satu itu bukan satu kemauan kita masalahnya jodoh itu adalah rahasia dari Allah. Kita enggak bisa mempercepat jodoh kita kalau kata Allah waktunya nanti. Kita gak bisa membuat-buat skenario sendiri Orang kita ini adalah wayangnya Allah Itu adalah skenario-nya Allah Yang kita lakukan adalah Doa, usaha, ikhtiar, tawakal, ikhtiar Ikhtiar dengan cara apa tadi Kalau mau perempuan yang baik Pilih prosesnya pun dengan cara yang baik-baik Kalau ingin perempuan-perempuan Atau laki-laki yang terjaga kehormatannya Kau pun harus melakukan hal yang demikian Kalau dalam rangka meraih jodohnya Engkau lakukan dengan cara Yang bisa merusak dan membuat Allah cemburu Ingat bahwa yang paling cemburu adalah Аллах, Аллах, махапенчумбуру, катика Апа, apa? Хамбехан Беня Ітум, лакукан Хал, хал, хал, хал, хал, хал, хал, хал, хал, хал, хал, хал, хал, хал, хал, cara хал, хал, хал, хал, хал, хал, хал, хал, хал, хал, хал, Perempuan хал, хал, хал, хал, хал, хал, хал, хал, хал, хал, хал, хал, хал, хал, хал, хал, хал, хал, хал, хал, хал, хал, хал, хал, хал, хал, хал, Kalau kau sudah tidak punya malu kata Rasul, lakukan apapun yang engkau suka. Zaman sekarang rasa malu itu sudah semakin menipis. Bagaimana engkau bisa mendapatkan pasangan yang baik yang punya rasa malu yang baik, pun tidak punya rasa malu lagi. Jadi bagi mereka-mereka mereka yang senantiasa cemas akan jodohnya, ingat hadis indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang mukmin, muslim, rasa cemas rasa takut kah, yang menempel pada Allah akan dosa maka orang-orang yang sampai sekarang belum juga kunjung untuk menikah itu adalah ujian dari Allah. Ujian orang macam-macam, salah satunya adalah ujian yang sampai sekarang belum juga diberikan pasangan oleh Allah. Ujian apa? Ujian kesabaran dari Allah. Allah mau melihat sampai batas mana sabar engkau, sampai batas mana engkau mengadu kepada Allah, sampai batas mana engkau terus mendekatkan diri dan menjaga dirimu sendiri untuk menjemput jodoh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memahami bahwa telat menikah adalah sebuah ujian, kita jadikan semua sarana kehidupan kita bahkan sarana menjemput jodoh adalah sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ta saya mau tanya, termasuk di rumah nih, bisa di sini? Ya, boleh aja. Sama <gakuin>, Ustaz. <kata> Kalau saya melirik kepada si anak kecil ini. Heeh. Sudah bisa kah menikah? Ya belum, belum. Ya bener. belum, Ustaz. Bula, Maka jangan menikah ya. Mm. Iya. <h anything. hantar> <kata> jangan menikah. Kalau ini Bapak ini Sudах boleh. Sudах boleh меніка? Sudах boleh. Маап, dia sudah майāна істри. О, ія, час, Assadでも走іні. М Чоловіг 매�ів. Яків Coin? 七 bur 40 сісті? Sudах. Ту гіну. Магів місь як міся. setting. TON knowledge. ізня. Жас glorів. Вона бач damals. І до вері? і до зуOH couples махачкуетом к коліоні. І, корінні, Хіруйкі йдан σість. Зідуємо. Як голови PCолодний пін���но? І, перемуз'ok. І, молоді, Allah. Masya Allah Buat jamaah yang di rumah Setelah ini kita akan mendengarkan Tosya dari Pak Ustadz Maulana Tentang bagaimana caranya Agar kita tidak menunggu jodoh datang Bagaimana caranya Pak Ustadz Pak Ustadz mau kasih tips Maka jangan kemana-mana tetap di selam itu indah Jamaah Oh jamaah Oh jamaah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 on sa'un fihi wal hai sekalian manusia, Tuhan yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. Kemudian Tuhan Allah menciptakan bagi kalian pasangan kalian, istri kalian. Lalu mengembangbiakkan kalian menjadi banyak orang, menjadi laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Bertakwalah kepada Allah dan perhiap peliharalah silaturahim. Sadakallahul Azim membicarakan bagaimana cara agar kita menunggu jodoh kita yang kita enggak tertekan supaya tidak tertekan. Kalau begitu, ada beberapa tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah niat. Innamal umuru binniat, segala sesuatu tergantung dari niat. Apalagi ibadah harus ada yang disertai dengan niat. Memang ada amalan ibadah yang tidak mesti ada niat, tapi memang ada ibadah harus ada niat. Salah satu juga termasuk adalah bagaimana kita niat tulus untuk apa? Untuk menjalankan ibadah yang namanya pernikahan Karena nikah itu adalah ibadah Apalagi pada dasarnya bisa jadi nikah itu adalah sesuatu yang haram Bagi yang ada niat buruk Untuk e, kezaliman Untuk menyepelekan, untuk merusak wanita Bahkan ada yang wajib bagi yang tidak bisa tahan Pada dasarnya nikah itu sunat Paman eh, andika sunah paman ragi ba'ni sunah palestin ni kata nabi nikaitu sunatku barang siapa yang tidak menjalankan sunatku bukan umatku bahkan ada yang mubah ya biasa-biasa saja -biasa mau tidak mau dan ada yang niatkan mau menikah tidak ada salahnya nanti Allah kan bantu Allah kan usahakan dalam artian ada namanya dua malam yang kita nantikan. malam Nisul Sabar dan malam Lailatul Qadar. Dua malam ini kadar Allah terbuka. Artinya semoga-semoga takdir pernikahan kita dibaikan, amin. Dipercepat, kenapa tidak? Yang kedua, Allah. Tawakal itu Bukan, menyerah, bukan tetapi tetap berusaha setelah usaha baru kembalikan kepada Allah. Jadi tetap mengusahakan. Dan yang ketiga, lakukan amalan-amalan yang mendekatkan akan pernikahan. Contoh, puasa sunat. Sendirilah puasa sunat. Ih, kasihan hamba-Ku, puasa terus dia. Karena kenapa? Dia belum punya jodoh. Untuk menekan nafsu, untuk keinginan nafsu syahwat kita kan dengan cara apa? Dengan cara puasa wasah maka dengan itu Allah mencuri perhatian Allah dengan amalan-amalan kita termasuk salat duha salat tahajud itu mempercepat jodoh lo. Ya normalnya salat duha 8, sedikitnya 2, kalau mau lebih hebat lagi 12. Batasnya salat duha 12. Kalau bisa tahajud tiap malam, amin. Mudah-mudahan jodohnya dipercepat. Amin. Jadi setelah berniat, kemudian tawakal, lalu amalan. Yang keempat, putus asa. Kalau kita lirik tadi ayat yang dibacakan usaha saham, luar biasa kan? Bahwa sebenarnya itu sudah ditakdirkan manusia berpasang-pasangan Manusia itu ditakdirkan berkembang biak Saatnya manusia tidak usah berkembang biak, tidak usah keluar dari sorga Kenapa Nabi Adam dan Hawa keluar dari sorga? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Supaya bisa berkembang biak, karena di sorga tidak boleh berkembang biak Di sorga tidak boleh berkembang biak Maka supaya bisa berkembang biak, dikeluarkan dari sorga untuk nabi ada yang keluar dari surga kalau tidak enggak lahir-lahir usus mulana <laughs> dan yang kelima merubah merubah pemikiran tentang Sebagaimana Khadijah kayaknya melamar Rasulullah. Kenapa tidak? Kalau wanita mengusahakan, kadang-kadang laki-laki -kadang ada yang pasif, tidak aktif. Kadang kalau begitu. Nah, kalau perlu preset, ini pemikiran laki-laki bahwa dia kalau 5-5-nya lima sudah tidak bisa dari niat kemudian eh tawakal kemudian eh jangan putus asa ada amalan kemudian tadi eh, merubah pemikiran yang keenamlah ambil apa bantu dong betul Pak Ustaz bantu dong harus dibantu harus tapi dibantu. tapi kadang begini justru teman hmm. itu bukannya ngabantu malah ngeledek atau hmm. malah nyuruh-nyuruh biar cepat contohnya mungkin kita nanya-nanya langsung sama Ustaz ya Ini kan sebagai anak muda nih Ustadz muda Atau Ustadz, Ustadz Syam ya, ya. Pernah gak nyindir-nyindir teman Atau nyuruh-nyuruh teman yang udah Umurnya cukup itu untuk cepat-cepat nikah Jangankan nyindir, tau siyah malah Oh gitu <laughs> Tau siyah tentang pernikahan, diri sendiri belum nikah Enggak maksudnya ya, buat teman nih Ngomongin ya. ke teman pernah ya. gak Pernah, pernah, pernah juga Ngambil hadis yang diambil tadi sama Ustadz uh -uh. Nikahus sunnati Oman uh, ragibahan sunnati falesamin ni eh uh, kemudian juga bahasa sama teman meledek-meledekin gitu kan. Heeh. Uh, uh. Kalau eh nikah itu sunnahnya Rasul, nikah itu menyempurnakan agama. Nah, tuh laki-laki yang sampai mati tidak menikah. Hah. Apa tuh Bu Ustaz? Lanjutin Bu Ustaz. Ah Ustaz Zakidi kalau ada dua, Mereka. ada dua yang dilaknat ma, ma, ma, ma. oleh Allah. Heeh. Uh, uh. Ada dua laki-laki yang dilaknat oleh Betul. Allah. Yang pertama laki-laki yang memukul wanita. Laki-laki memukul wanita maka dilaknat oleh Allah. Betul. Yang kedua, laki-laki yang dilaknat oleh Allah, laki-laki yang sampai mati belum menikah. <Sessu> Mauuzubillahi minas syaiton. Eh, insyaallah Pak Ustaz, kata benar saya. Ini masalahnya kalau buat laki-laki ini agak berat, saya jujur. Setiap <tum> <tum> laki-laki itu saya selalu ditanyain. Yang pertama ini ditanyain waktu saya masih kecil, mem, mem, apa, remaja, itu tanya, Kapan mau sunat. Benar enggak? Benar enggak, Im? Iya, Terus kapan mau kerja Yang lanjut lagi Kapan punya rumah Lanjut lagi Kapan mau nikah Udah nikah tanya lagi Kapan mau punya anak Eh Emang hidup kita diatur-atur orang, enak aja im ya. Iya. Ya, ya, ya, nah, orang yang mengatur aja. kita Akhirnya itu ada adalah orang itu. yang bentuk perhatiannya baik sama kita. Hmm. Yang berkata seperti itu adalah orang tua yang mengharapkan anaknya mandiri biar bisa punya pasangan. Karena tidak ada orang tua yang mau melihat anaknya sengsara. Maka Betul. orang tua itu berkata-kata seperti itu adalah bukti cintanya kepada anaknya. Kalau ada orang tua tidak berkata-kata seperti itu berarti tidak ada perhatiannya kepada <laughs> anaknya. Maka bersyukurlah kalau ada yang selalu senantiasa menanyakan tentang alah hal yang untuk kebaikan kita. Karena itu adalah bentuk cintanya. Iya. Kadang lupa jadi harus diingatkan oh, oleh orang yang sangat mencintai kita, orang tua dia. Kalau tua. orang tua kita masih maklumi. Kadang teman nanya-nanyain hmm. nyuruh-nyuruh. Ya yeah, ini ya. Yeah, ya yeah. so, so, so, so, <laughs> aja. Kalau temannya tidak ada hubungannya sama kita <laughs> terus dia ikut campur, diam <laughs> aja. Masalah buat lo. <laughs> <laughs> Tapi begitu, kemarin Ayah. sih Bu Im sih lagian Apaan? waktu lagi sahur kan udah sempat tuh. Ah. Dekat Ada Kimberly, pura-puralah diaannya tuh. Siapa yang pura-pura? Kimberly baru udah ngasih kode gua udah inin. Ah, boongan. <laughs> gimana sih? Dia nonton loh. Gimana Kimberly maksudnya? Rajin nonton. Gimana? Di mana maksudnya bohong? Iya. Gimana maksudnya bohong? Gimana? Yang ngasih kode tuh dia sebenarnya. Oh, dia sebenarnya Kimberly itu mau gitu. Iya. Terus Mau dijak nikah Mas, pagi -pagi, kalian tadi itu tancur pagi enggak boleh tunggu dulu subuh-subuh enggak -subuh, boleh bohong. Ah, enggak boleh bohong. Saya enggak bohong. Ini enggak bohong. Uh, saya enggak pernah bohong. Oh, Kalau saya pernah enggak bohong itu masuk neraka, Bu. <laughs> <laughs> ya, hebat. Hebat itu dia tahu. Mana? Kok bedi enggak jadi gimana sih? Jadi kalian tuh lagi bertiga tuh lagi duduk itu yang lagi ngomong. Heeh. Dia liatin saya terus tanya aja dia kalau enggak percaya. Oh gitu. Benaran Singapura dia liatin saya gini telihatin lagi. DR. DR. Tuh. Tuh kata Ustaz, "I era doang," katanya. Ustaz, saya singa bohong beneran. Heeh. Bener. Terus terus kenapa tiba-tiba Kimberly bilang, "Eh, Baim ngapain sih ngajak jir aku? Aku udah punya pacar, Keles. Yeah. <laughs> itu yeah, namanya juga gitu? Punya pacar orang Inggris juga sih. Oh gitu. Berarti yeah. bukan embah dia tuh punya ini. Tapi kemarin-kemarin yang aku sih dia. Eh, bagus. Saya salut sama. Kenapa? Laki-laki yang tidak pernah putus asik. <laughs> selama jalalku ini belum blengkong. Heeh. Selama itu masih bisa. <laughs> Nih, enggak apa-apa. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama Baim, nanti kita lanjutin lagi pembahasan sama Baim. Tapi setelah ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu kisah Toladan yang akan dibawakan oleh Ustaz Zaki. Jangan ke mana-mana, tetap di Islam itu indah. Jemaah! Oh, Anjuman! Alhamdulillah. Todo itu rahasia Allah. Allah temukan kita dengan orang yang salah pada awalnya. Dan menemukan, menemukan jодoh yang sesuai pada akhirnya. Jодoh itu rahmat. Dan juga ujian dari Allah SWT. Sekiranya kekurangan yang aku miliki Akan tertutupi oleh kelebihan pasanganku. Aku ingin bersamamu. Karena Allah. Мака термала Аку ападання. Йодо віту тідах датах зіпат гілок, Тідах гадалі віту, Валі зімені тіжа. Мака біжабарла, Мака біжабарла. йодо Аку тідах dirimu siapa dan entah himanya Aku hanya tahu entkau ada di dunia atau di surga Jika kau tanya kenapa aku memilihmu Itu karena Allah Allah berikut cinta yang ditujukan kepadamu Allah Maha Penyayang Allah Maha Besar dan saya pun mencintai Allah Udah punya seseorang berarti, ha? Udah eh lagi mau sibuk ini benar. Entar dulu, saya mau punya kan? Untung ini gak live loh Mudah-mudahan Mudah-mudahan Mudah-mudahan yang, yang lagi dekat itu nonton Eh dia bilang Untung aja ini gak live Ini kan live Ya loh. nanti di edit juga. Untung ini gak live Eh kasih tau aja Ntar mumpung mumpu gak live Di edit ntar Coba ngomong Om Fatir siapa sih Inisialnya itu uh. Ini edit ya nanti ya Di edit Gampang lah ini Bisa gampang Ini Inisial... edit ya Iya yeah. Inisialnya Eh uh... Eh, apaan C C depannya C Iya pokoknya gitu deh inisialnya Claudia Cynthia Bella Enggak oh, Enggak, enggak tau eh, Udah ini nah, <laughs> Tadi edit Tadi edit nah, gak apa-apa Tadi edit apa. oke okay, sorry Yaudah gak apa-apa Yaudah <laughs> Jadi kita enggak bisa tahu nih. Janganlah Bu. Ya udah dia di tadi. Tadi perasaan ini live deh. Heh. <laughs> <laughs> Soalnya <laughs> <laughs> <laughs> lihat tuh di ujung TV-nya ada tulis live-nya. <laughs> ya biar tahu enggak apa-apa buat Pak Imma terserapin Pak enggak apa-apa ya udah. Gimana ini? Sekarang waktunya kita mendengarkan kisah teladan yang akan disampaikan oleh Ustaz Hoki. Silakan Ustaz Hoki. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan sebuah kisah cinta yang luar biasa yang mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya. Kita pernah mendengar seorang imam besar bernama Abdul Hanifah, yaitu seorang tabi'in generasi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki seorang ayah yang luar biasa. Inilah sang ayah yang akan kita ceritakan bernama Tsabit bin Ibrahim. Kisah Tsabit bin Ibrahim ketika itu di siang hari yang terik sedang berjalan-jalan di kota Kufah. Ketika merasa haus dan lapar, ia berjalan sampai kemudian ia melihat di sebelahnya ada sebuah kebun buah-buahan yang ternyata ada apel yang ranum yang sangat merah menggelinding keluar dari pagar kebun tersebut. Lalu, Jabit bin Ibrahim yang pada keadaan lapar dan haus tersebut pun tidak berpikir dua kali untuk lantas apel dan memakannya hingga habis setengahlah Ketika ia terus memakannya kemudian ia tersadar bahwa apa yang aku makan ini sebenarnya bukan milikku, bukan hakku, maka ini adalah sesuatu yang haram bagiku, kata Tsabit bin Ibrahim. Maka ia menghentikan memakan apel tersebut, ia berlari bersegera dan menuju ke dalam kebun dan bertemu dengan sang pemilik kebun ia mengatakan, "Maafkan saya karena saya tadi memakan apel ini dan apel ini sudah saya makan sebanyak setengah ini. Bolehkah apel ini dihalalkan untuk saya? Karena saya tahu ini bukan milik saya dan saya tahu ini barang yang haram untuk saya. Saya takut kalau saya memakan barang yang haram, jasad saya ini, tubuh saya ini akan menjadi umpan bagi api neraka." Kata Sa'id bin Ibrahim ketakutan kepada sang pemilik kebun. Ya, kira pemilik kebun. Lalu sang laki-laki tua itu mengatakan, Мухан Мааф Бахайпамуда, Muda, Saya Памілі Кабун Іні, Кабун Іні Ханья Сая Джага Сая, Ханья Сая Мумбуат Кабун Іні Мунджаді Камудин Баньяк Скалі Бухан, Іні Бухан Милі Кая, Магакамутіда, Бісама Мінта, Баранг Іні, Апал Іні, Діхалалкан, Карна Сая, Кавахарус Пракі, Катампат Памілі Кабун Іні, Бімана Памілік, Акахарус Градада, Акахарус Апал Іні, Акахарус Апал Іні, Акахарус Апал Sang penjaga kebun tersebut mengatakan, "Orang yang menjadi pemilik kebun ini, rumahnya jauh sekali dari kebun ini. Kau harus menempuh perjalanan selama 1 hari 1 malam, tidak apa-apa wahai penjaga kebun, aku harus pergi menemui sang pemilik kebun ini." pada akhirnya Fabit bin Ibrahim tanpa berpikir panjang lalu terus sampai satu hari satu malam untuk sang kebun. sampai di rumah sang pemilik kebun ia mengetuk pintu tersebut dan mengatakan wahai bapak sebelumnya saya mohon maaf. Saya satu hari satu malam karena saya telah yang haram untuk saya dari pagar kebunmu dan kemudian saya makan saya takut haram yang masuk ke tubuh saya. Maka saya mohon apel ini halalkan untuk saya supaya saya tidak mendapatkan murka Allah kata sahabat dan ibrahim ketakutan Lalu sang pemilik kebun sang bapa ini mengatakan, "Wahai pemuda, saya tidak kenal siapa engkau, tapi saya menghargai niat baik engkau." "Iya, kerasa ingin mendapatkan ridha dari Allah," kata Tsabit bin Ibrahim. "Kalau begitu, hanya ada satu cara saja supaya saya bisa menghalalkan apel yang telah masuk ke dalam tubuhmu itu." "Apa itu?" "Apapun yang minta, aku akan penuhi. Hanya saja, aku tidak mau Allah marah kepadaku, maka aku harus menghalalkan apel ini. Sebutkan saja, kata bin Ibrahim. Lalu sang Мапа, я тобі не дала кан, муда саджа. Ніка, ката Menikahi putri Bapak? Ya, nikahi putriku. Tapi kau harus tahu, putriku itu adalah orang yang buta, orang yang tuli, orang yang bisu, dan ia juga gadis yang lunta. Lalu Fahid bin Ibrahim terdiam dalam hatinya, "Hanya saja aku setekan, memakan setengah apel ini aku harus menikahi anaknya yang buta, tuli, bisu dan kata hatinya. Hatinya berontak namun kemudian ia mengatakan, "Tidak ada cara lain, Pak. Aku hanya Апалму саѕ. Лу бапа етѕ мегатаѕ. Калав каѕ інгин апалу ніялал у тѕтѕ ме, тінах дінах негаѕ. Силаха нікави путрику. Хаѕ саѕ путрику мегаті куку куку куку раман. Куку раман саѕ. Саѕ бапа. Лу, Табид біна ібрахам паѕ паѕ паѕ паѕ паѕ. Акхер няѕ Aku terima tawaran bapak hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Aku melakukan ini hanya karena supaya Allah mencintaiku karena aku ingin halal masuk ke dalam tubuhku. Aku melakukan apapun demi Allah karena Allah saja. Baik bapak aku mau menikah hari ini juga, kata Tsabit bin Ibrahim. Lalu akhirnya Tsabit bin Ibrahim pun dinikahkan dengan gadis yang kata sang bapak, tuli, bisu, buta dan lumpuh tersebut. Maka Ketika sudah selesai akad nikah, sang gadіс kemudian disimpan di dalam kamar, Fabiq bin Ibrahim belum pernah melihat gadіс tersebut. Di malam pertama, ia membuka pintunya dan kemudian dalam hatinya, Haruskah aku mengucapkan salam? Ketika aku mengucapkan salam, toh sang gadіс tidak dapat mendengar dan menjawab salamku ini. Tapi tidak masalah, bukankah banyak malaikat di sini? Lalu, Fabiq bin Ibrahim pun mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa saat kemudian terdengar suara yang sangat lembut Dari sang gadis tersebut, sang gadis menjawab, "Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh." Thabit bin Ibrahim terkejut dan kemudian hatinya kembali bertanya-tanya, "Bukankah anak ini bisu? Bukankah kata sang, bapak, anak ini Bukankah kata sang bapak, anak ini tuli?" Kemudian Thabit bin Ibrahim mendekat kepada gadis tersebut dan mengulurkan tangannya untuk meraih gadis tersebut. Gadis tersebut men tangan Thabit bin Ibrahim dengan penuh kelemahan lembutan dan berjalan mendekatinya. Thabit bin Ibrahim semakin terkaget-kaget dan kemudian mandang wajah sang gadis tersebut dan mengatakan "Wahai gadis yang telah ku nikahi, ada apa denganmu? Kau mengatakan ayahmu mengatakan kau bisu, buta, tuli dan lumpuh, namun tidak Halusan gadis mengatakan, "Bahaya suamiku, ketahuilah apa katakan adalah benar. Adapun ayahku mengatakan aku ini adalah orang yang buta karena mataku tidak pernah aku hal -hal haram. Aku dikatakan oleh ayahku kupingku ini tuli karena aku tidak pernah mendengar kalimat -kalimat yang haram. Aku selalu mendengar kalimat, -kalimat Adapun ayahku bibirku ini bisu karena setiap hari, setiap saat, Sama Allah aku ucapkan berulang-ulang tidak pernah aku mengucapkan hal-hal yang membuat Allah murka dan adapun ayahku mengatakan kakiku lumpuh karena aku tidak pernah pergi dan mengunjungi tempat empat yang membuat Allah marah, yang Allah pada akhirnya benci padaku. Aku menjalankan segala kehidupanku Allah Subhanahu wa taala. Maka Tabit bin Ibrahim memandang gadis tersebut dan memeluk sang istri dan berkata, Allah atas gadis ini." Lihat kisah pembelajaran dari Thabit bin Ibrahim. Dia adalah orang baik, maka Allah kirimkan wanita yang baik untuknya. Maka pernikahan di antara keduanya membuahkan seorang anak imam besar yang bernama Imam Abu Hanifah generasi tabi'in generasi setelah Allah, sahabat dari Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam generasi setelah sahabat-sahabat yang lain. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran motivasi untuk kita menaikkan kualitas diri kita untuk mendapatkan yang baik Amin. itu insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi Amin. kalau berbicara tentang jodoh memang kadang kala ada ada saja Sebab-sebabnya Ada saja jalannya Betul. Tinggal manusia kadang-kadang Lupa bahwa sebenarnya Allah sudah mengaturkan kehidupan kita 50.000 tahun sebelum dunia ini dicipta Masya Allah Nih Pak Ustaz, Ustazah, Ustazah Sam. Nanti kita kasih kesempatan juga Pada jaman yang studio ini Semuanya untuk bertanya langsung Pada Pak Ustaz dan Ustazah Mbak juga boleh kalau mau nanya? Ada mau ditanyain nanti? Banyak Nah, ini <laughs> Mbak juga banyak yang mau ditanyain Yang di rumah jangan kemana-mana Kita akan lanjutkan lagi setelah satu ini Tetapi selamat itu indah Джава! Джава! Джава! Джава! lagi di Islam itu indah. Tadi saya udah janji mau kasih kesempatan untuk bertanya nih kepada jemaah di studio. Semua nya boleh nanya sama Pak Ustaz atau Ustazah. Sebelumnya saya mau tanya dulu tapi ibu-ibu yang. Saya mau sapa dulu jemaahnya. Jadi saya ini dari mana ini yang Oh tahunya enak di Tegal. Ibu-ibu, Ibu, uh. ibu, ibu Ustaz tahu suka banget tahu loh, Bu. Yeah. Saya <laughs> cuma informasi toh. aja informasinya. Yeah, yeah. Saya cuma kasih informasi tahunya enak. Kalau yang uh. di belakang ini dari mana uh. nih yang lain nih yang warnanya beda? Banjar masin. Banjar masin kelihatan dari sasirangan. Oh, apa gitu? itu? Kon sasirangan. Kalau di banjar masin enak apa enggak, Pak Ustaz? Eh jangan dibilang. Apa sih mau tanya? Plang. Oh, plang, plang. Kok oh, asal tenang nanti ada apa? Tapi susah aplang. juga sih kalau banjar masin tuh paling enak tuh nasi kuningnya. Nasi kuning. Karena ada iwaknya di situ. Oh gitu. Telurnya pak bukan telur biasa tapi pakai telur bebek. Eh, kita kan jadi ngomongin makanan. Berkita <gur> mau kasih jabatanannya. Oh iya benar benar benar benar benar. Untuk membangkitkan selera makannya sambil bener, nonton Islam Tienda. Benar. Tadi ngomong-ngomong kenapa enggak ditanya sebelah kanan, Pak? Iya, makanya Pak Ustaz sebelum jemaah saya mau kasih tahu ini dulu nih, Pak. Ini dulu. Oh, bapaknya. Oh, bapaknya dari mana? Saanua. Dari tegal. <gur> tegal. Tapi kok Tegal belakangnya orang Banjarmasin? <gur> Oh, biar lengkap Supaya bervariasi Biar bervariasi Bukan sebelum... dengan kansilingku ya Iya, <laughs> enggak Pak Ustadz, sebelum kita kasih kesempatan sama jamaah yang ada di studio Kita kasih kesempatan dulu sama Baim Tadi yang katanya banyak pertanyaan Boleh, Baim, mau nanya apa? Oh iya, boleh, boleh uh, Ustadzah Hoki Oh, uh, bisa aja Loh... Kenapa gak Ustadz mau anak? Kan saya mau nyama yang itu Oh iya, benar, -benar. Berarti dia normal Pertanyaan pendek kok, bos uh, Kalau gak bisa Аннам Апа, дюрок болинга. Ми атакуємо. Ми Kalau kita maksudnya ke semuanya ya. Iya iya iya iya. Eh kalau, ya, ya, ya. Uh, kalau uh, ada laki-laki yang istilahnya menyerobot nikung-nikung uh, nikung pacaran nikung. nikung, uh, perempuan. Ini kejadian uh, benar ya. Dan Kumar uh, Sandaya Buka. Aduh, entuh eh eh ya sekarang ngomong santai nih Dion. Terus. <laughs> Untuk tapping, ya Allah. Terus Ayah. terus terus terus. <laughs> bagus, bagus. Terus okay. terus. Enggak benar serius sih. <laughs> enggak ini <lagi> serius <laughs> tuh ngguin. Lagi tegang-tegang sedikit. Ah, jadi enggak seru deh itu. Ah. Lanjut lanjut, lanjut. Okay, aja. Ada langsungnya. Terus ini ke kejadian benar nih. Sama Ki Jon, terus? Enggak, <laughs> enggak, terus terus. Terus habis itu eh uh, Ternyata ternyata gitu, jodohnya. Ternyata dia lebih lebih memilih Gijon daripada Baimuang. <laughs> oh, gitu. Bukan. Oh, bukan. Setelah marsanda main Gijon ini, jadi <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> jadi beneran. Семмо, Берга, шафа, він ані. Семмо, шафа, шафа. Ай, ні, серйозно. Серйозно, Oh jadi di itu penanaknya ada orang penanaksi sama wanita tapi wanita itu ternyata diserobot sama orang lain dan malah menikah dan ini bagaimana hmm. gitu gitu gitu ya betul dan punya anak juga dari dia udah punya anak mau diarapin lagi udah kasihan juga lo kalau masih gara-gara gue ini diserobot sama siapa sampai span diserobot sama Ben waktu itu eh enggak <tuk> <logis. tuk> lanjut coba Ustaz Zaki dijawab dulu ya yeah, soal serobot menyerobot mm. sepanjang perempuan tersebut wanita tersebut belum dihitbah. Hitbah hmm. itu pinang, apa bahasa kita ini lamaran. Dilamar. Dilamar. Sebelum belum ada lamaran itu, eh oh, masih pacar-pacaran. Maaf oh, apa segala macam hmm. itu belum ada ikatan sama oh, sekali. Oh, benar. Tidak ada ikatan sama sekali. Tapi ketika seseorang sudah dihitbah oleh laki-laki lain, tidak boleh itu kan itu punyamiliknya saudara kita kalau kita ambil Betul. gitu ya kalau sudah dihitbah dilarang kita untuk mendekati wanita tersebut sampai hitbah itu dibatalkan Batalkan. atau diputuskan nah kalau pertanyaannya gimana misalnya kita menikahi seseorang tapi dengan jalan yang tidak baik pernikahan kan tujuannya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala apa hmm. itu maksudnya barokah mendekatkan diri kepada Allah Betul. mendapatkan banyak kebaikan cara-cara yang harus dilakukan pun cara-cara yang mendatangkan keberkahan dari Betul. Allah Subhanahu wa taala khawatir anti hilang barokah nih. Nah, tapi kan hmm. tadi kalau masalah kasusnya Baymin kan belum jelas nih. Mm -mm. Tadi waktu dia mendekati wanita ini sudah dihibah atau belum? Sudah dilamar atau belum? Belum. Ya jangan salahin dong kalau ditikung sama yang lain Makanya cepat-cepat dihitbah Wanitanya Ini gitu. pengalaman buat yang lain juga nih Buat yang di rumah Jadi jangan kalau misalnya suka sama wanita Langsung dihitbah Dilamar Supaya gak ditikung tadi Kayak pengalaman mbak In mm -mm. Jadi, uh, uh. jadi eh, gini bah. Intinya Intinya inilah rahasia berjodohan Rahasia berjodohan Rahasia berjodohan tidak akan tahu Ternyata dia jodoh siapa Ada orang mungkin pacaran bertahun-tahun Ternyata gak nikah sama dia kan Betul Atau mungkin ada yang tidak jodohan eh pacaran tapi langsung nikah. Bahkan ada orang berusaha untuk uh, mendekati ternyata ada yang lebih dulu yang mendahulinya. Jadi setuju memperbaiki berbaik sangka aja uh. atas jodoh. Jangan pernah berprasangka atas takdir. Tapi saya bersyukur. Saya, baik, saya bersyukur. Kalau saya jadi baim saya bersyukur tadi. Kenapa? Karena ini baru aja dekat. Ya, ya kan? Toh. Dia kan sudah memilih orang lain. Kalau sampai nanti udah menikah pilih orang lain di mana? Itu lebih bahaya lagi. Enggak bisa diametin sama Allah. Iya. Oh gitu, itu tapi aja. yang tadi benar. Wah, Ustaz, sama ini. Eh uh, sekarang kan juga uh, ketakutan saya untuk menikah sama mm. satu ada kepercayaannya. Mm. Dan sekarang kebanyakan tuh teman-teman saya gitu ya, apa pun siapa yang saya tanya ini gitu ya. Sekarang itu perselingkuhan itu seperti enteng gitu loh. Bahaya kan, Pak Ustaz ini? Sebenarnya hukum yang paling benar itu kalau ketika orang berselingkuh itu sebenarnya apa sih? Pada saat Supaya... dia sudah berkeluarga ya. Ya, yes. Stan itu sekarang itu seperti main-main. Yang ini punya pacaran. Uh, bersina. Yang pacaran ini. Yang oh, sebilan. orang yang bersina enggak belum nikah itu mungkin di dipukul dirajam. Dir dirajam atau dalam artian diasingkan, tapi kalau orang yang bersina sudah menikah itu langsung hukum mati. Enggak no, usbillah sumana. No, Jadi sebilan. tidak ada maaf bagi wanita yang selingkuh. Kalau ada wanita selingkuh langsung cerai kan dan itu bisa diaplikasikan oleh orang-orang yang paham dengan agama yang baik. Mm. Kalau mereka tidak takut pada Allah, tidak takut pada agama, perselingkuhan bisa terjadi di mana-mana. Mm. Maka benarlah kata Rasul Pilira, kata Rasul kan ada 4 kalau pilih pasangan. Mm. Lihat kecantikan boleh, lihat boleh. harta boleh dan keturunan baik-baik boleh tapi Betul. pilihlah agamanya. Mm. Dengan agama dilanjutkan apa kata uh, Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kalau dengan agama engkau pilih pasangan dari agama, ketika dia mencintaimu, dia memuliakanmu. Kalau dia tidak mencintaimu, dia tidak akan menzalimimu. Oh, Allah. Maka, supaya gak diselingkuhin cari wanita atau laki-laki yang beragama Betul Iya, Mbak Im bener, bariri. ternyata pertanyaannya Tuh. banyak banget yeah. kalau tana, Jadi kalau takut diselingkuhin, cari yang wanita beragama Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Mbak Im nih, sebabnya udah terjawab nih dari hatinya yang diestabilkan Karena intanyakan. wanita yang soli dan laki-laki yang soli, dia takutnya sama Allah Betul. Dia tahu kalau selingkuh, kalau takutnya sama pasangan, pasangan gak ada, dia bisa selingkuh iya. Tapi kalau takutnya sama Allah, pasangan ada ataupun gak ada, Betul. dia akan tetap setia Ustaz Zoki, Pak Ustaz, sebentar Sebentar saya mau kasih kesempatan dulu sama jemaah dulu bentar Ain. ya satu. Apa tuh? Lain cari pasangan di pesantren aja ya. Oh, amin. Ajak Atau saya makannya. Shooting mulus ini. Sebentar Pak Ustaz, Ustazah, saya mau kasih kesempatan sama jemaah yang ada di studio untuk bertanya langsung sama Pak Ustaz dan Ustazah. Boleh jemaah yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Ayo. Silakan, silakan. Sebentar. Oh, ini dulu nih. Ibu yang senyumnya manis. Bagaimana tiranya? Jendela skip itu Maulana. Mas Ustadz, ya Allah. Kayaknya Oh jangan Pak, kelihatannya muda. Kelihatannya muda, Bu. Iya. Padahal tuh. Ya kok. Ya, muda. Silakan Ini Ibu siapa, Bu? Nama siapa dari Ibu mana? Itu namanya Puna Seha dari Banjaran Adiwarna Tegal. Oh, dari Majelis Taklimnya ta dulu. Majelis ta Taklimnya Heronisa. Oh, masyaallah. Silakan Ibu pertanyaannya. Mas Ted, saya Eh, Mas Ted. Nih, atuh. Mau Pak atau Mas nih? Enggak konsisten Ibu. Anak saya 2 mm -mm. Dua. Ya alhamdulillah. Satu udah nikah adiknya. Alhamdulillah. Adiknya. Ya alhamdulillah udah bahagia. Sudah bahagia alhamdulillah. Ini yang satu ini kakaknya. Kakaknya udah tua. Kakaknya atau kakaknya, Bu? Kakak. Oh, kakaknya. Anak saya dua kan, satu adek udah kan. Iya iya iya. Ya kakaknya yang, yang belum ini karena pikirannya gak normal gitu ya? Jadi saya takut untuk hmm. menikahkan. Bagaimana solusinya? Saya nanya pada Mas Wisdet, apakah saya dosa? Gitu aja Ibu Bagaimana? ya. Ke mana? Iya, eh oh, uh, gini. Kan solusi ditanya. Solusi. <laughs> ya. Solusi atau solihin, apapun. Gini. Mohon maaf. Eh uh, saya salut sama Ibu. Iya. Saya salut sama Ibu. Ibu mengembalikan perasaan wanita terhadap wanita itu kepada dirinya. Iya. Karena kebetulan maaf, maaf, maaf. Ke, kebetulan anak yang tertuanya itu, maaf pikirannya enggak normal daripada mencelakakan wanita, daripada mengabaikan wanita, daripada menelantar wanita, maka tidak dinikahkan. Itu eh, salihin yang ter, apa? Ya solusi yang terbaik. Solusi. Ya itu. Itu solusi yang, solusi yang terbaik. Jadi ibu tidak ada bermasalah. Карна жанна сампай. Меніка мала золимі оран лайн. Йді ібу тіда бармасалі. Могі можна діпати, будь Таза Окі? Силаха, будь Таза Окі. Ібу, ібу я меніңа така не норма, а то еміна не норма? О, бінар. Йо, діпати, будь-ді, будь-ді, будь-ді, будь-ді. Гапа-па, ібу. Йоаллах, це масіаллах, ібу, я. Алхамділя, ібу. Pakai mic, Bu. Pakai mic, Bu. Apa Bu, Bu? Atau banyak. Alhamdulillah. Lagi uh, uh. Saya tenang. Alhamdulillah. Jadi ada tetangga yang negur, kapan enggak mau dikawinkan. Dosa itu anak enggak mau dikawinkan. Saya takut. Iya, oh, ya yang sampai nanti iya. Malah menambah dosa saya, berikutnya. Iya, saya enggak punya suami seorang diri, ya. Jadi <laughs> kalau begitu Ibu aja menikah. Ibu, karena Ibu Sebentar. Ibu belum punya suami. Bidah. Ibu Ibu Zain belum punya istri. <laughs> Jadi gini. Gimana dong? Nih pas lo ini bayi datang ke sini nyari istri. Ibu belum punya suami. Aduh, nanti kita lanjutin lagi deh. Tapi play satu ini aja ke mana-mana tetap di suami Tuinda. Jaya! Jaya! Oh, jaya! Jaya! Alhamdulillah. Hilang. lagi di Islam itu indah. Baru saja saya dapat kabar dari teman-teman. Eh, itu gimana Mas tadi dilanjutin lagi dong. Ya masalah itu ibu tadi yang lagi nyari jodoh enggak punya suami. Nih, Bu, Zain. Eh, eh, namanya hmm. tidak ada wanita lain. Apanya? Jangalah kasihan. Eh, enggak apa-apa benar. Ba Ustaz. Bu, bu. Nih, jangan sampai kejadian terulang ya, lagi. Ibu ya? Betul itu ibu juga mau, anaknya mau. Ibu. Kalau eh Bentar. ingat nih, kalau orang menikah yang sudah punya anak eh. apa eh, cocok? Cocok lah. Orang ibunya sudah jelas bisa ngasih anak. Ayo, Bu. Nikah sini. sudah dapat dua. Sini dilekan. Mereka... Nih, bu, jangan coba, sampai ini. kejadian main terulang. Ditikung lagi sama ceping, cepi sini cepi. Jangan nikung ya. Di coba. Bu. Coba sini Bu. Hmm. Bu. Ya. Kita kasih polim dulu coba, dari puling. jamaah. Jangan kelamaan. Bu. Hmm. Ayo. Ibu, iya. Ibu. Ya. Oh, anak ini kita mau nikah ceritanya Bu, ya. Iya, iya. Bu, saya akan nikah Ibu. Kak, tunggu. Saya akan nikah Ibu kalau Ibu Kalau Ibu terus kalau Ibu Eh, udah, pak. Ma maaf ya. Udah ditolak. <gifat> udah. Kami <Nga, gifat> ditolak. Ibunya enggak mau. Ibu makasih, Bu. Berarti ibu hebat loh, Bu. Nolak bayi mu. Heh, bayi muang ditolak loh. Kasihan deh bayi muang. Udah ditolak. Ibu sebenarnya lagi bingung lagi. Ini enggak menolak aku. Katanya, bah ini contohnya jadi anaknya. Iya, iya, iya. Pokoknya sejak saya ketemu baim wong terakhir ini udah dua wanita ini nolak. Yang pertama Kimberly, yang kedua ibu ini. Kalau <gif> gitu langsung aja yuk kita tarik hikmah dari pertemuan kita hari ini. Silakan Ustaz. Kita lebih dulu. Bagi para pemuda dan pemudi yang belum menikah, ada perasaan resah, ada perasaan gelisah adalah satu hal yang wajar. Namun kita harus memahami bersama bahwa jodoh adalah perkara yang gaib. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak tahu mengenai hal yang gaib gaib diceritakan di surat Al-A'raf 188. Rasul bilang seandainya aku tahu perkara gaib tentu aku melakukan hal-hal yang baik-baik. Nah, mengetahui bahwa jodoh adalah perkara yang gaib dan ketika Allah belum memberikan jodoh berarti itu adalah ujian yang kita jadi sarat. Jadikan sarana untuk mendulang pahala. Maka bagi yang belum menikah silakan perbanyak ilmunya sehingga nanti ketika pada akhirnya sudah di waktu yang tepat kita bisa mengaplikasikan ilmu yang kita punya di jalan-Nya Allah. Jadi calon istri yang baik, jadi calon suami yang baik dan bertanggung jawab job yang penuh dengan kesetiaan tidak ada perselingkuhan tadi kata Baim kan dengan apa dengan pondasi ilmu agama. Ada untaian kalimat mohon maaf, apa itu baik-baik sehingga apa? Ada dua, yakni yakin akan doanya dan khusyuk pada pada saat itu. Ketika kita khusyuk berkomitmen dengan apa yang kita inginkan, kita yakin insyaallah bisa yakin Allah akan memberikan apa yang kita minta. Amin amin ya rabbal alamin alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin banyak sekali pelajaran kita dapatkan dari uh, pertemuan kita hari ini dari tausiyah disampaikan oleh Ustaz Maulana, Ustaz Zaoki dan juga Ustaz Syam tadi. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini semuanya bermanfaat untuk kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi ya buat Mbak Imung yang sudah hadir di Slamet Winda. Mohon maaf kalau ada salah-salah maksudnya bercanda im, ya. Buat ibu-ibu jamaah yang ada di sini saya juga mohon maaf kalau ada salah-salah, buat yang di rumah juga mohon maaf kalau ada salah-salah. Jangan lupa saksikan terus Isra' itu indah setiap hari hanya di Trans а є рецепт, який ми не діримо, це яке ми не діримо, а це яке ми не діримо, а це